Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya, Daud memukul kalah Hadadezer Raja Zoba dekat Hamat. Ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya seribu kereta, tujuh ribu orang pasukan berkuda, dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadad Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan dua puluh dua ribu orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadad -orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tiphat dan dari Kun, het is kota-kotanya Hadadezer. Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya, Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang, dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar tau Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hada dezer dan memukul dia kalah sebab Hadad-Dezer sering memerangi Tou dan Hadoram membawa berbagai barang-barang emas, perak dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang-orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amun, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Zeruya menewaskan 18.000 orang Edom di Lembah Asin. Lalu Ia menempatkan pasukan-pasukan Panudukan -pasukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud, kemanapun Ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab Anak Zeruya menjadi panglima. Yosafat bin Ahilut menjadi bendahara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiathar menjadi imam. Sausa menjadi Panitra. Benaya bin Yoada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada Raja.